buat kalian semua yang bingung mau, mau naromantan di mana ya, mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitunada. Lama sudah kau pergi meninggalkan diriku ini Kau keputusanku tanpa ku tahu apa salahku. I'm Rekod Surabaya, terima kasih